Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin Ahmaduhu hamdas syakirina dzakirin wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd Ma'ashir alikhu wa rahimani wa rahimakumullah Sebagaimana tadi telah disampaikan InsyaAllah ta'ala kita akan Manfaatkan waktu yang ada Untuk Kembali melanjutkan Pembahasan kita Dari Kitab Asbabu ziyadatili iman Wanuksanihi Sebab Sebab bertambahnya keimanan Dan Berkurangnya keimanan Di pertemuan Sebelumnya Kita Sudah mengetahui Bahwa Salah satu yang Bisa Menjadikan iman kita bertambah adalah Ilmu agama Kemudian Di antara ilmu itu Yang pertama adalah Ilmu Al-Quran Memahaminya Mentadaburinya Dan juga Tentu saja Mengamalkan isinya Kemudian yang kedua Adalah Ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza Wajalla. Ilmu ini juga ilmu yang tidak boleh untuk kita kesampingkan karena secara khusus banyak sekali faidah yang terkandung dalam ilmu tersebut yang semuanya Menjadi sebab iman kita bertambah ketika kita mengetahuinya. Dan sudah kita sebutkan juga di antara faidah atau manfaat dari ilmu tentang nama-nama dan sifat. Sifat bagi Allah itu ada lima. Ya. Yang pertama... Ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah ilmu yang paling mulia, paling agung secara mutlak. Ini yang pertama, kemudian yang kedua. Mengetahui ilmu ini bisa mendorong kita semakin mencintai Allah Azza Wajalla takut kepada Allah, berharap kepada Allah, menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, kemudian mengikhlaskan amal kita hanya untuk Allah Azza Wajalla. Lalu yang ketiga, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza Wajalla adalah ilmu yang menjadi tujuan Allah ciptakan manusia sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa Allah itu menciptakan manusia untuk dua tujuan tujuan yang pertama adalah agar manusia itu mengenal Allah cara manusia Termasuk kita tentunya Mengenal Allah Azza wa Jal itu ya tiada lain melalui Nama-nama dan sifat-sifatnya Kemudian tujuan yang kedua Adalah agar manusia itu beribadah kepada Allah Azza wa Jal Jadi ada dua Pertama agar manusia mengenali Allah Kemudian yang kedua Agar manusia itu beribadah kepada Allah Azza wa Jal Lalu yang keempatnya ilmu tentang nama nama dan sifat sifat bagi Allah Azza Wajalla ini kaitannya sangat erat dengan keimanan kepada Allah karena iman kepada Allah itu ada empat maknanya yang pertama adalah iman kepada wujudnya kemudian yang kedua iman kepada rububiyahnya bahwa Allah melakukan segala hal, Allah menciptakan, Allah memberi rizki dan seterusnya. Yang ketiga, iman kepada uluhiyahnya. Mengimani bahwa Allah itu satu-satunya zat yang harus kita, sembah yang harus kita ibadahi. Kemudian yang keempat, beriman kepada Allah itu berarti mengimani nama-nama dan sifat-sifat. Lalu yang kelimanya dari faidah atau manfaat mempelajari asma was sifat, nama-nama dan sifat sifat bagi Allah adalah ilmu ini itu landasan segala sesuatu landasan segala sesuatu artinya semua hal yang ada, semua hal yang kita perbuat, semua hal yang kita lakukan itu tidak lepas dari kandungan ilmu ini ya muslimin rahimani wa selanjutnya penulis menambahkan wa min hadhihi al fawaid anna ma'rifatal asma'i al husna was sifatil ula muqtadhiyatun li athariha min al ubudiyati wal khudu Termasuk manfaat atau faidah lain dari mengetahui nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah adalah Bisa menghasilkan pengaruh yang signifikan darinya Terutama menyangkut ibadah dan ketundukan jadi pengaruhnya itu begitu besar kepada yang namanya ibadah secara khusus. Ibadah apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu tidak lepas dari hasil pengetahuan kita kepada nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza Wajalla. Jawa. <tuh> فَلِكُلِّ السِّفَةٍ عُبُودِيَةٍ خَوْصَةٍ هِيَا مِنْ مُقْتَضَيَاتِهَا Maka kata penulis setiap ibadah secara khusus itu merupakan hasil dari mempelajari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza Wajalla. Semakin kita mendalaminya maka akan semakin banyak ibadah yang kita lakukan. Ya. Karena ibadah apapun secara khusus itu hasil dari pengetahuan. Terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Wamuji batil ilmi biha, watahku kibimakrifatihah dan merupakan efek dari mempelajarinya dan mengetahuinya. Kalau wahadah muttaridun fi jam'i an wa'il ubudiyah alat ya alal qalbi wal jawarih dan ini lumrah terjadi pada seluruh macam jenis ibadah, baik ibadah hati maupun ibadah yang dilakukan oleh anggota badan, ya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah hati, contohnya apa? Tawakal, rasa takut, ya harapan kepada Allah itu karena kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat. Kita bisa mengerjakan ibadah melalui anggota badan kita seperti sholat, shaw, contoh sederhananya. Itu juga karena kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Jadi nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal itu mendorong kita untuk betul-betul menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kalau ditanya apa sesuatu yang bisa mendorong seorang hamba, itu untuk bisa konsentrasi ibadah kepada Allah Jawabannya salah satunya adalah Mengetahui, mengilmui nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Berarti ilmu ini tidak bisa disepelekan Betul ilmu ini tidak bisa disepelekan Bagaimana tidak ilmu ini menjadi salah satu dari tujuan Allah ciptakan manusia Supaya manusia itu kenal sama Allah cara manusia kenal sama Allah adalah mengenal nama-nama dan sifat sifatnya, ketika manusia kenal sama Allah, kenal sama sifatnya, akan mendorong mereka beribadah menghambakan diri di hadapan Allah Azza Wajalla. sallam kemudian kata penulis sebagai penjelasannya seperti ini pertama annal abda ini uraiannya annal abda idza alima bitafarrudir rabb ta'ala bid Walnaf'i, wan Walman'i, Walkhalqi, Walrizqi, Walihya, mani wal-khalqi fa inna dhalika yuthmiru lahu 'ubudiyyatat tawakkul 'alayhi batinan Walawazimut tawakkul wa samratih zahiran. Seorang hamba ketika dia mengetahui keesaan Allah Taala dalam hal kemampuan memberi atau menimpakan mudarat, memberi manfaat. Karena tidak ada yang bisa menimpakan mudarat kecuali Allah tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah. Maka salah satu dari nama Allah itu adalah Alwar Wannafik. Alwar Wannafik yang memberi muzharat dan yang memberi apa manfaat. Ini tidak boleh dipisah. Ada nama Allah yang tidak boleh dipisah. Karena kalau dipisah ini bisa. Mengandung makna yang kurang Sedangkan semua nama Allah itu Menunjukkan kesempurnaan Ketika ada dua nama Allah disatukan Maka itu semakin menambah kesempurnaan Allah Azza wa Maka ada Allah Allah yang memberi mudarat Yang maha memberi manfaat Harus digabungkan Nah, Ketika seorang hamba Tahu bahwa Allah itu Esak dalam hal ini. Bersendirian dalam hal itu. Wal'afo walman'i. Allah bersendirian dalam memberikan sesuatu. Menahan sesuatu. Dalam menciptakan. Dalam memberikan rejeki. Dalam menghidupkan. Dalam mematikan. Maka semuanya itu akan membuahkan ibadah. Ibadah apa? Ibadah tawakal Ibadah tawakal baltinan di dalam hati Dan konsekuensi dari ibadah tawakal yang ada di dalam hati itu Akan nampak terlihat buahnya secara zahir Jadi kalau ditanya bagaimana seseorang bisa menumbuhkan rasa tawakal kepada Allah dalam hati Jawabannya Ketika dia mengerti, memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Seorang hamba ketika tahu bahwa yang memberi mutorot, yang memberi manfaat hanyalah Allah. Yang memberikan sesuatu, yang menahan sesuatu hanyalah Allah. Yang menciptakan hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah. Yang mematikan, yang menghidupkan hanya Allah. Maka dia akan tawakal. Artinya dia akan bersandar hanya kepada Allah Azza wa Jalla sahaja Karena semua urusan itu ada di tangan siapa? Di tangan Allah Ada lahir itu Dalam hatinya Satu ibadah Ibadah apa? Tawakal Dalam hatinya Dan itu pun akan terlihat nanti Secara Zohir ya, Tawakalnya ini nah, Ini salah satu Bukti Penjelasan Yang kita sampaikan tadi Bahwa semua ibadah Terlahir pada dasarnya adalah dari pengetahuan terhadap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza Wajalla. Kemudian yang kedua, Wa idha alimun bi anallah hasamiun basirun alimun la yafahalehi mithqal azratin fi s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- s- fa inna hadha yuthmiru lisan wal jawarih wa qalbi an kulli ma la wa an yaj'ala ta'alluqati hadhil a'dha wa yardah apabila seorang hamba mengetahui bahwa Allah itu maha mendengar Allah itu maha melihat. Ini kan nama-nama Allah. Ini nama-nama Allah. Samiun basirun. Nah, ketika seorang hamba tahu Allah itu sami maha mendengar, Allah itu basir maha melihat, Allah itu alim maha mengetahui. Tidak ada yang luput sekecil apapun. Bagi Allah, baik di langit maupun di bumi. Tidak ada yang tersembunyi. Hal apapun bagi Allah, baik di langit maupun di bumi. Ketika seorang hamba tahu bahwa Allah itu mengetahui yang rahasia. Allah mengetahui yang tersembunyi. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat. Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada. Maka ini semua akan membuahkan satu ibadah. Ibadah apa itu? Hifzol lisan. Menjaga lisan dan anggota badan. Serta apapun yang terbetik di dalam hati dari segala sesuatu yang tidak diridui oleh Allah Azza Azzawajal. Pengaruhnya itu luar biasa. Seseorang bisa terjaga lisannya, terjaga anggota badannya, terjaga hatinya, ketika dia mengetahui, memahami nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza Wajalla. Contohnya As-Sami Al-Basir. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Gak ada yang tersembunyi bagi Allah. Apapun itu, gak ada yang rahasia di sisi Allah. Semua Allah tahu, bahkan yang disembunyikan oleh manusia di dalam dadanya, Allah tahu. Nah, karena pengetahuan ini jelas akan membuat seorang hamba, termasuk kita, ya menjaga apa? Lisan kita, menjaga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kenapa? Karena Allah mahu mendengar. Kita juga akan menjaga apa saja yang kita simpan di dalam Hati di dalam dada, kenapa? Karena Allah mengetahui Kita juga akan menjaga perilaku kita Kenapa? Karena Allah melihat Allah melihat, gak ada yang tersembunyi Sekalipun kita sedang sendirian Kita tetap menjaga perbuatan kita Kenapa? Karena Allah melihat Gak ada yang tersembunyi bagi Allah Kita akan menjauh dari segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Azza Wajalla, baik dari kata-kata kita, atau perbuatan kita, atau apapun yang kita sembunyikan di dalam dada. Wahyajalla Taalukati Hadhil Alwa bima yohibuhullahu wa yarba dan pengetahuan itu. Ya, akan menjadikan semua anggota badan ini terpaut dengan apa yang dicintai oleh Allah dan terpaut dengan apa yang diridhai oleh Allah Azza Wajalla. Ya. Nah ini bukti kedua. Ya. Sekali lagi bahwa pengetahuan terhadap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza Wajalla itu luar biasa dalam melahirkan setiap apa ibadah ya. kemudian yang berikutnya yang ketiga wa idza di anna allaha ghaniyun karimun barun rahimun wasiul ihsan fa inna hadza yujibu lahu quwata raja Wajahu yusmuru anwaal ibudiyah. Allahirati walbaltinati. Berdasar marifatihwa ilmihi. Apabila seorang hamba tahu bahawa Allah itu maha kaya, Allah maha kaya, Allah itu maha mulia, Allah itu maha baik, Allah itu maha penyayang, Allah itu luas sekali kebaikan. Kalau seorang hamba tahu akan ini semua, maka ini akan membuatnya kuat dalam berharap kepada Allah Azza Wajalla. Tidak setengah-setengah, tapi betul-betul pold, sempurna dalam berharapnya kepada Allah Azza Wajalla. Gak ada yang diharapkan kecuali Allah. Karena Allah maha kaya, karena Allah maha mulia, Allah maha dermawan, karena Allah maha penyayang. Allah maha luas kebaikannya. Sekali lagi. Tidak ada yang diharapkannya kecuali Allah Azza wa Jawa. Kekuatan rojaannya itu sangat kuat sekali. Ya. Roja itu kan ibadah. Lahir lagi ibadah. Yang lain. ya. Yang pertama ibadah tawakal. Ya kan? Kemudian yang kedua ibadah menjaga apa? Lisan, anggota badan. Kemudian hati. Yang ketiga, ibadah apa? Roja. Roja berharap. Berharap hanya kepada Allah dan itu ibadah hati. Nah, kemudian kata penulis, roja itu membuahkan banyak macam ibadah. Menghasilkan banyak macam ibadah. Nah, yang tampak dan yang tidak tampak. Kalau yang tampak berarti yang dilakukan oleh anggota badan. Yang tidak tampak ya berarti yang tersimpan di dalam hati. Sesuai dengan pengetahuannya dan ilmunya tentang Allah Azza wa Jal. Semakin kuat pengetahuannya terhadap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Semakin kuat juga berharapnya kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kalau kita masih setengah-setengah Kadang berharap kepada Allah Kadang berharap juga kepada Selain Allah berarti Pengetahuan kita tentang Allah Itu belum seberapa Selanjutnya Yang keempat Wa iza alima bikamalillah Wajamalihi أَوْجَبَ لَهُ هَذَا مَحَبَّةً خَاسَتًا وَشَوْقًا عَظِيمًا إِلَى لِقَئِ اللَّهِ وَهَذَا يُثْمِرُ أَنْ وَأَنْ كَثِيرًا مِنَ الْعِبَادَةِ Apabila seorang hamba mengetahui kesempurnaan Allah mengetahui keindahan Allah إن الله جميل sesungguhnya Allah itu indah Apabila seorang hamba mengetahui kesempurnaan Allah Mengetahui keindahan Allah Maka ini akan membuatnya cinta kepada Allah Azza wa Jal ya. Lebih spesifik cintanya itu Lebih khusus berbeda dengan kecintaannya kepada yang lainnya Dan ini juga akan membuatnya rindu syauqan adziman dengan kerinduan yang besar ila liqaillah untuk segera bertemu dengan Allah azza wajalla cinta ini kan ibadah kemudian ada kerinduan bertemu dengan Allah ini juga ibadah lahirnya ibadah ini ketika seorang hamba Tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Tahu bahwa Allah itu sempurna. Tahu bahwa Allah itu indah. Ya. Kecintaan dan kerinduan yang seperti ini kepada Allah Azza Wajal yusmiro anwaan ketiratan binale ibadah akan melahirkan banyak jenis ibadah. Cinta, rindu itu ibadah hati. Akan melahirkan banyak Ibadah yang dilakukan oleh anggota Badan Jadi betul-betul Wahiran wa batinan Lahir dan batin Ibadah apapun ya. Yang lahir Yang bisa kita kerjakan Baik yang batin Maupun yang zahir Itu semua Akan Dihasilkan dari Pengetahuan kita terhadap Nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Qala selanjutnya kata penulis, wa bihadza yu'lamu anna al-'ubudiyata kullaha rajiatun ila muqtadayatil asma' was sifat dengan ini kesimpulannya adalah bahwa segala macam ibadah itu diketahui rajiatun ila muqtadayatil asma was sifat hasil dari mempelajari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah azza wa jalla Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita Untuk Mengatakan bahwa Ilmu tentang nama nama Dan sifat-sifat bagi Allah ini tidak penting Karena faktanya sebegitu penting Ilmu ini Ilmu inilah yang mendorong kita Bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jal Sedangkan ibadah itu Salah satu tujuan Allah ciptakan kita Kullama kana lillahi a'raf setiap kali seorang hamba itu dalam pengetahuannya tentang Allah kana lillahi a'bad maka dia akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah azza wajalla. Jadi enggak bisa dipisahkan itu antara Ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dengan masalah apa? Ibadah. Itu dua hal yang beriringan. Ada ibadah ketika ada ini. Ketika ada ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Ketika tidak ada ini. Tidak akan pernah ada yang disebut dengan ibadah. Ya. Makanya tidak boleh dikesampingkan. Nah, selain kita mempelajari. Kita mempelajari. Tauhid rububiyah Segala sesuatu yang berhubungan dengan Perbuatan Allah Selain kita mempelajari Tauhid uluhiyah Segala sesuatu yang berhubungan Dengan perbuatan kita Dalam mengesahkan Allah Juga kita harus mengetahui Ada Tauhid Apa itu? Nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza Wajalla. Laisa kamithlihi syai'un Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun. Tapi Allah punya nama, punya sifat. Wahwaz Samiul Basir dijelaskan oleh Allah setelahnya. Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya Ma'ashir al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah Kemudian Fa'idha arafal abdu rabbahu Al-ma'rifat al-haqiqiyat al-matlubat al-salimata Min turuqi ahli zayyi fi ma'rifatillah Wallati tubna ala tahrifil asma'i wa sifat Ata'atiliha au takyifiha au tashbihiha فَمَنْ سَالِمَ مِنْ هَذِهِ الْمَنَاهِجِ الْكَلَامِيَّةِ الْبَاطِلَةِ الَّتِي هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ أَعْظَمُ مَا يَحُولُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ مَعْرِفَةِ رَبِّهِ وَأَعْظَمُ مَا يَنْقُصُ الْإِيمَانَ وَيُذْعِفُهُ وَعَرَفَ رَبَّهُ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَا الَّتِي تعرف بها إلى Walati waradat fil kitabi wassunnah Wa fahimaha ala man hajis salafis salihi Faqad wuffiqa li'a'zami asbabi ziyadatil iman Apabila seorang hamba Sudah mengetahui Tentang robnya Yaitu Allah Dengan pengetahuan yang benar Pengetahuan yang terbebas, menturki ahli zaiq dari metode orang-orang yang menyimpang dalam hal makrifat kepada Allah Azza Wajalla. Yang makrifat ini dibangun di atas tahrif. Penyelewengan, makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ata'atil atau penolakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Ata'atikif atau mempertanyakan bagaimana bentuk dari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Ata'atikif atau menyerupakan Allah dengan makhluknya Nah ini, ini penting untuk kita tahu kau diantara metode orang-orang yang menyimpang dalam makrifat kepada Allah itu ada empat metode ini jangan sampai kita tempuh harus kita jauhi ya harus kita jauhi walaupun bahasanya makrifat kepada Allah karena tidak setiap orang yang mengatakan makrifat kepada Allah benar metodenya ya. Kita memang harus ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah itu artinya mengenal Allah. Tadi sudah kita singgung bahwa gak ada cara untuk kita bisa mengenal Allah. melalui Kecuali melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Maka ketika seorang hamba itu tahu tentang robnya. Ma'rifat tentang robnya. Dengan ma'rifat yang benar. Yang terbebas dari metode orang-orang yang menyimpang dalam makrifatnya kepada Allah. Nah, kemudian dijelaskan metode orang-orang yang menyimpang dalam makrifat kepada Allah itu ada empat. Yang pertama adalah tahrif, melakukan tahrif, merubah makna dari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah padahal sudah jelas A misalnya tapi dirubah jadi apa B karena tidak sesuai dengan akal menurut apa anggapannya padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan laisa kamitslihi syai'un Allah itu tidak serupa dengan sesuatu apapun ini kan satu kalimat yang sudah selesai Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, sekalipun Allah dikatakan maha mendengar, ya jelas pendengaran Allah nggak sama dengan pendengaran makhluk selesai kan? Nggak perlu kemudian di otak hati. Oh ini maksudnya bukan mendengar, maksudnya adalah ini. Hah, ini yang disebut dengan apa? Tahrif. Ini metode orang-orang yang menyimpang dalam makrifat kepada Allah. Hati-hati. Ketika orang bilang. Di dalam Al-Quran disebutkan begini, oh maksudnya bukan begitu, tidak secara letter -like begitu, tapi maksudnya begini, begini, begini. Eh, ini namanya apa? Tahrif, hati-hati, ini metode menyimpang dalam makrifat kepada Allah Azza wa s s s s s s s s s s s Jelas-jelas sih dalam Al-Quran disebutkan Allah itu Di antara namanya adalah ini As-Sami Al-Basir misalnya Terus kemudian ditolak Tidak oh, mungkin Masa iya Allah punya nama seperti itu Tidak mungkin lah Banyak makhluk juga yang Diberi nama seperti itu Akhirnya menolak Tidak cukup kita katakan Allah itu maujudun bisyartil itlaq maujudun mutlak bisyartil itlaq Allah itu mutlak ada sudah enggak usah sibuk ngurusin nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah kalau kita beriman kepada Allah cukup imani Allah itu ada selesai Gak ada nama-nama, gak ada sifat-sifat bagi Allah Sebab kalau kita sebutkan bahwa Allah itu punya nama ini, ini, ini ini, Punya sifat ini, ini, ini Berarti Allah itu banyak nantinya Ini pakai logika kan? Akal kan? Ta'dudul asma Lahir zam ta'dudul Zawat. Berbilangnya nama Itu tidak mesti berbilangnya zat yang dinamai ada satu zat tapi namanya banyak. So, makanan juga banyak. Kalau kita mau ngobrol sedikit tentang makanan, eh, itu itu bahan-bahannya itu itu. Ada tahu, ada toge, ya kan? Tepung digoreng jadi apa? Gehu. Di sini gehu. Luhan tuh lari ke daerah lain, bukan gehu namanya. Tahu berontak, lari ke tempat lain bukan. Tapi zatnya ya itu itu makanan motor aja kalau di sini motor di daerah lain mah kereta kok beda nama tapi zatnya itu manusia orang juga sama ya kan ada satu orang namanya ini kadang disebut itu kadang disebut a udah karena sudah terlalu banyak nama akhirnya untuk membedakan akhirnya digelari inilah digelari itulah Nah, jadi gak bisa kemudian kita tolak nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah dengan alasan. Oh nanti berarti kalau begitu Allah itu banyak Sudah terbantahkan dengan tadi ayat laisa kamisrihi. Allah itu gak serupa dengan sesuatu apapun. Ini kunci utama sudah. Ya, kalimat ini kunci utama sudah. Kalau kita mau selamat pegang kuat-kuat ayat ini. Laisa kamisrihi syai'un. Dia Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Selesai. Kalau zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Maka nama-namanya, sifat-sifatnya juga tidak akan sama. Beres. sudah. Tidak yeah. perlu ragu. Tidak perlu kemudian terbawa oleh logika. Terbawa oleh akal orang-orang yang menyimpang metodenya dalam mengenal Allah. Mamin mawujudin illa walahu. Ismun, Gak ada sesuatu pun yang ada kecuali punya nama Kalau yang tidak punya nama kira-kira ada atau gak ada Ada apa gak ada? Gak ada yang gak punya nama itu gak ada Yang tidak terlihat aja ada namanya kok Contoh naon Angin ya, Terlihat gak? Gak terlihat kayak apa Contoh udara tapi terasa lamun harudang panas-panas Basuar, kalau kata orang Sulawesi, basuar. Basuar itu hadedang, panas, gitu. sumuk. Kelihatan bentuk sumuk? Enggak kan? Dingin, tiis, atis. Kelihatan? Cuma kita merasakan bahwa itu A, ada, maka tidak ada segala yang ada kecuali punya apa? Nama. Kalau seandainya kita katakan bahwa Allah itu enggak punya nama, enggak punya sifat, berarti Allah itu ada apa enggak ada? Sama saja dengan mengatakan Allah itu tidak ada. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan wa lillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang terbaik, maka berdoalah, beribadahlah dengan nama-nama Allah itu. Kok kemudian berani menolak? Dengan alasan, gini loh cara makrifat kepada Allah itu Supaya betul-betul kita itu mensucikan Allah Bukan mensucikan Allah malah, faktanya Justru malah menganggap Allah itu tidak ada Kan rata-rata orang-orang yang menggunakan metode menyimpang Dalam makrifat kepada Allah Salah satu alasannya itu dalam rangka mensucikan apa? Allah Jadi harus kita rubah ini maknanya Bukan begini Tapi harus kita rubah jadi ini ya. Allah turun ke langit dunia Oh bukan turun Bukan zat Allah yang turun Yang turun itu adalah pahalanya Harus kita rubah Dalam rangka apa? Mensucikan Allah Kalau Allah dikatakan turun Berarti sama dengan makhluk Padahal Allah sudah tegaskan Laih seka mitlihi Syahyun Allah itu gak sama Dengan sesuatu apapun Kok kamu masih berlogika sih Kamu masih mengatakan Wah oh Allah itu sama berarti Padahal Allah sudah jelas Allah tidak serupa dengan apapun Meskipun sama dalam hal nama Tapi hakikat berbeda Ya kan Hakikat berbeda sama, Nama boleh sama Tapi hakikat berbeda. Ini terjadi, jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk pun terjadi. Nama sama tapi hakikat berbeda. Hewan ada yang punya tangan, ada yang punya kaki, punya mata. Manusia juga punya kaki, punya tangan, punya mata. Kan beda. Beda apa sama? Beda. Kalau saya sih memilih beda. Wallahu alam kalau antum kalau yang sehat akalnya sih bilang, "U oh beda, enggak rida dia." Enggak oh, rida, enak aja mata dibilang mata sapi. Telor mata sapi mah. Ya. Yeah. Beda. Apalagi antara Allah dengan makhluk jelas berbeda. Walaupun dari sisi nama ada kesamaan, ya kan? Ada kesamaan. Allah Maha melihat. Penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Sama atau tidak sama? Laisa ya. kamithlihi syai'un. Ini yang kedua. Tahrif, ta'til. Kemudian yang berikutnya adalah tak'if. Tak'if. Metode menyimpang. Dalam marifat kepada Allah. Tak'if. Tak'if itu mencoba, menelisik, mencari-cari tahu, menggambarkan bahwa bentuk. Sifat Allah itu begini dan begitu. Ini takjub. Ya? Gak boleh. Ini metode yang salah. Kenapa? Karena Allah itu hanya memberitahukan kepada kita soal nama-nama dan sifat-sifatnya Allah tidak memberitahukan kepada kita soal bentuknya. Paham? Allah tidak. Memberitahukan kepada kita soal bentuknya Allah maha melihat Allah itu hanya memberitahukan kepada kita bahwa Allah maha melihat Begitu. Melihat itu dengan penglihatan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebutkan kepada kita Bahwa bentuk penglihatan Allah itu begini Pernah tidak? Tidak Berarti kalau Allah tidak menjelaskannya kepada kita gak perlu kemudian kita capek-capek susah-susah menggambarkan pelihatan Allah itu begini dan begitu. Kenapa? Karena kalau sudah digambar-gambarkan begitu pada akhirnya nanti akan banyak sifat Allah, akan banyak nama Allah yang ditolak. Atau kalaupun tidak ditolak tadi dirubah maknanya. Ma mana aka antas juda lima kalak biyadai kata Allah dalam Al Quran. Ya. Kenapa kamu, wahai iblis, tidak mau sujud kepada apa yang telah Kuciptakan dengan kedua tanganku? Allah menyebutkan apa? Kedua tanganku. Apakah Allah pernah menjelaskan kepada kita bagaimana kedua tangannya? Enggak ada penjelasannya, sama sekali enggak ada. Kalau pun ada, maka hanya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wakilta yadai yamin. Kedua tangan Allah itu kanan. Nah, ha, kalau sudah main logika, akal bingung. Setengah hati. Asatengah hati gitu. Maknanya Kalau bicara tentang Allah, jangan bawa-bawa kalimat asatika harti. Kenapa? Karena yang Anda bicarakan itu siapa? Zat yang maha? Agung. Siapa? Allah Azza wa Jal. Jelas akalmu itu tidak akan sampai. begitu. Kalau bicara tentang Allah itu, yang dikedepankan adalah apa? Al-imanu wa taslimu wa qabul. Iman, berserah diri, dan menerima. Selesai. Jadi mau liur-liur. Dan liur soalnya manusia banyak. Memang menciptakan keliuran sendiri. Maaf bahasanya susah. Menciptakan keliuran sendiri. Jadi waliur gitu. Padahal kalau simpel saja. Selesai. Allah tidak menjelaskannya. Sur. Kami hanya beriman. Beriman. apa yang Allah sampaikan. Aman nabihi. Kulun min ing dirabbina. Kan gitu dalam Al-Quran. Ya. Kami beriman. Semua datang dari sisi rab kami sudah zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya berarti apapun yang menyangkut Allah tidak akan pernah sama dengan makhluknya jadi jangan pernah ada kalimat enggak bisa dipahami dengan akal enggak mungkinlah nah jangan ada kata-kata itu karena zat Allah dengan makhluk itu ber berbeda makanya tidak perlu dibayang bayangkan, ya. nggak perlu dibayang bayangkan. Kenapa kamu iblis tidak mau sujud kepada apa yang telah ku ciptakan dengan kedua tanganku? Wah dipikirkan kedua tangan Allah kayak apa? Gitu. Dibayangkan ah nggak mungkin ini bukan bukan kedua tangan artinya ini ini artinya kekuasaan. Tapi masalahnya kan dua tangan masa dua kekuasaan? itu itu. Yang kedua, kalau seandainya dua tangan itu diartikan dua kekuasaan, katakanlah begitu, iblis kan bisa berhujah. Aku tidak mau sujud kepada dia, Adam, karena engkau ciptakan aku juga dengan kekuasaan. Iya kan? Jadi sama dong. Makanya aku enggak mau sujud. Enggak ada kelebihan berarti pada diri siapa? Adam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada Adam. Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya itu untuk menggambarkan bahwa Adam itu memiliki kelebihan, makanya tidak ada alasan bagi iblis untuk tidak sujud kepada siapa Adam, apa alasanmu kan gitu, kalau bahasa kita apa alasanmu yang membuat kamu tidak mau sujud kepada Adam Adam itu telah kuciptakan dengan kedua tanganku hati-hati, jangan kemudian dipelintir maknanya, oh bukan tangan ini, tapi kekuasaan akhirnya apa, menolak ayat ini menolak. Tuh, oh, Allah tidak punya tangan. Apa sih beratnya untuk mengatakan Allah lillah yadun, Allah punya tangan? Apa beratnya? Awas, jangan masuk ke akal. Kalau masuk ke akal kan nantinya, wah, kalau Allah punya tangan berarti apa bedanya antara Allah dengan manusia dong? Ya. Kalau Allah punya tangan, wah, berarti Allah kurang Wah, berarti kita tidak mensucikan Allah. Allah itu harus kita sucikan. Bukan begitu caranya mensucikan Allah. Mensucikan Allah itu adalah kita menerima, kita mengimani, kita berserah diri. Itu. Toh Allah juga sudah menjelaskan lagi-lagi kembali ke ayat laisa kamitslihi syai'un dia tidak serupa dengan sesuatu apapun. Beres. Kan tidak berat. Allah Allah punya tangan Apa masalahnya? Apa masalahnya? Tidak ada masalahnya ya. Belum lagi kalau bicara ke Ar-Rahmanu alal arshistawa Allah istawa, sudah Di tujuh surat Di tujuh surat Bukan di satu surat, tujuh surat Tujuh ayat Dengan surat yang berbeda-beda di dalam Al-Quran Allah sebutkan Ar-Rahmanu alal arshis tawa Jangan kemudian Ar-Rahman alal arshis tawa Allah istawa di atas ars Berarti Allah duduk di ars Berarti Allah butuh tempat Gak mungkin ini bisa kita tetapkan Istawa itu artinya bukan itu Harus dirubah Tapi menjadi istaula berkuasa Menguasai ars Itu semua pakai ini ya, Semua pakai akal Lupa Kalau yang dibaca itu adalah firman Allah Allah sedang menjelaskan tentang dirinya Ar-Rahman alal arsi Istawa Allah istawa di atas ars Dan istawa itu artinya bukan duduk Istawa itu artinya bukan menempati satu tempat Istawa itu artinya tinggi Tinggi di atas Ars Siapa coba yang mengartikan Allah duduk Siapa coba yang mengartikan Allah butuh tempat Mereka orang-orang yang menolak Istawanya Allah Azza wa Jal Kalau yang mengimani enggak begitu Yang mengimani bahwa Allah itu istawa di atas ars Artinya Allah itu tinggi, meninggi Ala Meninggi Tinggi di atas ars Orang-orang yang menolak Wah subhanallah Sampai pada tingkat melecehkan ya kan? Oh, kalau begitu Allah duduk di aras Ucang-ucangan merenang Begitu Ada yang gak paham ucang-ucangan Gak ada bahasa Indonesia Ada gak? Ongkang-ongkang oh, kali ya Ongkang-ongkang bahasa Jawa Atau bahasa Indonesia Eh Jawa Ongkang-ongkang Tegal ya? Kayaknya Berarti Allah Itu kan melecehkan Allah Siapa yang mengatakan begitu? Gak ada yang mengatakan begitu Kalau begitu Allah butuh tempat Gak ada satu tempat pun yang bisa meliputi Allah Azza wa Jal Bukan itu maknanya Maknanya apa? Meninggi Tinggi di atas Harus Memang Allah itu maha? Tinggi Iya kan? Dan Ayat Ar-Rahmanu alal Arsy istawa. Itu menjadi dalil bahwa Allah itu maha tinggi. Bayangkan kalau seandainya dirubah-rubah. Itu pada akhirnya kan ditolak. Ah enggak. Saya mah tidak percaya Allah istawa di atas Arsy. Duh, Lafad Al-Quran kamu berani rubah. Jelas sekali kalimatnya. Istawa. Kok dirubah jadi apa? Istawulah berkuasa menguasai arsy. Memangnya Allah itu hanya menguasai arsy? Allah tidak menguasai bumi? Menguasai bumi nggak? Hah? Menguasai. Kenapa tidak Anda katakan Ar-Rahmanu alal ardi istaula? Allah menguasai apa? Bumi. Ada ayat yang seperti itu? Nggak ada di dalam Al-Qur'an hanya tertulis Ar-Rahmanu alal arsy. Tawa Nah sekarang kita pengen bertanya kepada mereka-mereka yang mengartikan istawa dengan apa? Menguasai, saya tanya kepada anda Boleh gak saya mengatakan arrohmanu alal ardi istawa Allah istawa di atas bumi, boleh gak? Loh, kalau orang-orang yang mengatakan bahwa istawa artinya menguasai Ya dia harus menjawab apa? Boleh Sekarang saya tanya lagi Ada gak ayat yang seperti itu? Jawab Enggak ada Di dalam Al-Quran sekali lagi hanya tertulis Ar-Rahmanu alal arsi Istawa Allah istawa di atas ars Sudah sesuai dengan keagungan Kebesaran Allah Azza wa Jal Dia Allah tidak serupa Dengan makhluknya Sudah selesai Ya makanya kata Imam Malik istawa ma'lu istawa itu sudah diketahui artinya tinggi, meninggi wal kaif adapun bagaimana istawanya Allah, majhul, tidak diketahui kata Imam Malik wasu'alu anhu beda bertanya tentang bagaimana istawanya Allah itu sesuatu yang baru kenapa dikatakan sesuatu yang baru karena para sahabat dulu semenjak ayat ini turun gak ada satupun yang bertanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah bener gak ayat ini wahai Rasulullah bagaimana istawanya Allah di atas ars gak pernah ada, gak ada satu sahabat semua mereka itu beriman, menerima dan berserah diri selain itu istawa itu dalam bahasa Arab sudah dimengerti artinya apa artinya? alawar Tafa'ah tinggi Di atas ars Jadi paham orang Arab Para sahabat gak bertanya lagi Kalau yang mempertanyakan Ya memang paham berarti Gak paham bahasa Arab Gak mengerti Al-Quran ya. Jadi yang pertama tahrif Yang kedua ta'til ta Kemudian yang ketiga ta'kir Dan yang keempat Metode yang keempat Metodenya Metode yang menyimpang dalam ma'rifatullah Adalah tasbih Menyerupakan Allah dengan Makhluk ya, Menyerupakan Allah dengan Makhluk ya. Semua disamakan Pendengaran Allah sama dengan pendengaran Makhluk, penglihatan Allah sama dengan Penglihatan makhluk ini dan itu eh. Jadi kata Penulis kalau seorang hamba sudah ma'rifat mengenal tentang robnya dengan pengetahuan yang baik. Pengetahuan yang selamat dari metode orang-orang yang menyimpang dalam ma'rifat kepada Allah. Yaitu empat metode tadi. Faman salimamin hadihilman ahid siapa saja yang selamat dari metode yang batil ini. ya. Siapa saja yang selamat dari metode yang batil ini allati hiya fil haqiqati a'zamu ma 'abdi wa baina rabb ma'rifati rabbih yang pada hakikatnya hanya akan menghalangi antara seorang hamba dengan ma'rifat kepada rabbnya dan akan mengurangi keimanan seorang hamba dan akan melemahkannya pada hakikatnya begitu ya kan metode yang dipakai oleh orang-orang yang menyimpang dalam makrifat kepada Allah itu hanya akan menghalangi antara seseorang dengan Allah dengan makrifat kepada Allah dan bahkan akan mengurangi iman seseorang sampai pada tingkatan melemahkannya Qala wa arafa rabbahu bi husna wa sifatil ula Nah, jadi siapa yang selamat sekali lagi dari metode yang batil ini ya, Yang hanya akan menghalangi seorang hamba dengan pengetahuannya kepada robnya Dan mengurangi imannya dan bahkan melemahkan imannya Wa Kemudian dia mengenal robnya Ma'rifat kepada robnya dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi Yang dia Allah kenalkan kepada makhluknya dan yang sudah tertulis di dalam kitab dan sunnah. Dan e, dia memahaminya berdasarkan manhaj salafus salih. Maka sungguh dia telah diberi taufik. Untuk mendapatkan sebab terbesar yang bisa menambah imannya. Yang terpenting yang harus dihindari itu. Metode yang menyimpang dalam ma'rifat kepada Allah. Ketika seseorang selamat dari ini Kemudian dia memahami Ya Ma'rifat kepada Allah Melalui nama-nama dan sifat-sifatnya Yang Allah Kenalkan, yang Allah sebutkan Dalam kitab dan sunnah Dan memahaminya Berdasarkan manhaj para sahabat Maka Allah akan berikan taufik ya. Allah akan berikan Taufik untuk mendapatkan Sebab bertambahnya apa Iman. Nah, jadi jangan sampai marifat kita kepada Allah itu malah justru membuat iman kita berkurang dan lemah, ya, karena salah dalam metode yang digunakannya. Seharusnya marifat kita kepada Allah itu menambah iman kita, ya. Bisa menambah iman kita ketika makrifat kita benar metodenya. Yaitu dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena Allah mengenalkan kepada kita nama-nama dan sifat-sifat. Yang ada di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan di dalam sunnah. Nah. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh InsyaAllah kita Cukupkan sampai Di sini Pertemuan kita Wallahu ta'ala A'lam bisawab Dan Sebelum itu seperti biasa Ada Pertanyaan Yang bisa menjawab Dapat Hadiah dia kisah wanita pilihan. Ini kan ngeri ya, masya Allah. Nah, keteladanan wanita solihah sepanjang masa. Oiya, oh coba. Oiya. Oh nah, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. sebutkan dua saja ya, manfaat dari mempelajari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Dua saja ya. Tong ningali atumari. Dua saja, Mar. Belum, belum, belum itu Dua saja Atau malah nambah jadi tiga Ya pak Enggak, enggak belum, belum ya enggak, enggak, belum, belum Belum, belum, belum tiga faidah yang ya tiga faidah manfaat dari mempelajari nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah silakan pak satu lebih mencintai Allah membuat seorang hamba itu lebih cinta kepada Allah lebih takut dari Allah lebih berharap kepada Allah ikhlas amalnya hanya untuk Allah dua pak lebih bertawakal uh, melahirkan Ah, ibadah. Terus tiga, Pak. Iya, tapi sekarang udah nambah jadi tiga. Masih ingat? Gua aja boleh, silakan. Ini hadiahnya. Iya. Uh, wanita salihah dia. Siap, wajah Bapak ini dari Tasik ya, jangan main-main. Oh ya. Dia aslinya di Tasik. Yeah. Okay. Pertanyaan yang Kedua yeah. Pertanyaan yang kedua Pertanyaan yang kedua Kalau Seorang hamba itu tahu Bahwa Allah itu maha kaya Allah itu maha dermawan Allah itu maha baik Allah itu maha penyayang Allah itu luas kebaikannya, maka ini akan membuahkan satu ibadah bagi seorang hamba. Ibadah apa itu? Uff. <tik> yang pertama, yang pertama nah? Ya ini, pertama, yang pertama siapa? Antum, Alfrizna. Apa? berharap yaitu ibadah apa? Roja, berharap kepada Allah azza ya, wa jalla. Enggak ada yang diharapkan dalam kehidupannya kecuali Allah saja karena Allah itu maha kaya gitu ya. Allah maha kaya, Allah maha baik, Allah maha penyayang, maha luas kebaikannya. Oh ini kayaknya pas ini. Baik, mudah baik pertanyaan yang selanjutnya. Tujuan Allah ciptakan manusia atau hamba itu untuk dua hal. Apa itu? Ya, mengetahui Allah, beribadah kepada Allah. Allah. Pertanyaan berikutnya, sebutkan empat metode yang menyimpang. Mana nih? Ah, tahrif. Tahrif, taktil, takif Tasbih Oh pas ya? Oh iya Memang segala sesuatu butuh perjuangan Baik yang terakhir Yang terakhir Yang terakhir, pertanyaan terakhir Sebutkan Dua atau tiga Atau lebih Contoh daripada ibadah hati Ya oh, Udah Ya atau oh, tadi belum? Iya, iya. Tawakal, raja. Takut kepada Allah itu semua ibadah hati, tapi akan melahirkan ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Kata Imam Ahmad, "At-tawakkalu ibadatul qalbi." Tawakal itu ibadah hati, tapi akan nampak, ya terlihat tawakal tersebut dalam perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan jazakumullahu khairan sampai di sini subhanakallahumma wabihamdika syhadu alla ilaha illa walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh